على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة رحمكم الله kita di zaman teknologi modern seperti sekarang ini Sering-sering terpesona Oleh kilauan-kilauan dunia Yang sedang berhias Dengan segala pakaian yang indah Berhias dengan segala keindahan lahirian Kita Kalau tidak hati-hati maka kita akan terjerumus bersama dunia ini ke lembah neraka jadi hendaknya kita ketahui secara agama dan secara akal bahwa dunia ini adalah tempat ujian memang merupakan bahan iming-imingan jadi seperti gadis jenita yang menyebabkan tiap mata yang memandangnya terpukau tercengang tapi sayang gadis cerita itu dikerumuni dan dikelilingi oleh pagar-pagar daripada hawa nafsu daripada emosi daripada qamah daripada hasud daripada dendam khusumat dan serba-serbi serba, serba -serbi yang sumbernya itu adalah cetak, lawannya manusia ini juga jadi gadis jelita ini diperlihatkan oleh Allah bukan untuk kita capai seluruhnya sebab itu tidak mungkin tetapi untuk kita mengambil sekedarnya menurut cara permainan dan cara spell regelnya Allah ambillah secukupnya dari dunia ini tapi dia bukan punya kamu, dan kamu jangan coba-coba melamar dia, sebab dia tidak akan kawin denganmu. Kira-kira begitulah, <tuh> saudara-saudara. Kalau kita mau ambil gambar yang lebih jelas, supaya supaya kita ingat, oh jika kita kurang hati-hati, maka cilakaalah kita. Jika kita memandang gadis ini memandang saja sudah berbahaya kalau salah lihat apalagi meminta tangannya wa saddaqallahu alazim wa la tamuddan 'ainayka ila ma matta'na bi azwajam minhum wa la tahzan 'alayhim ay muhammad ay hey pribadi yang paling penting dan paling suci alhamdulillah Wahai pribadi-pribadi yang merupakan Pengikutnya dari umatnya Zaman berzaman Abad berabad Jangan kamu tatapkan ke matamu Kepada dunia Sekedaran engkau nanti Melihat apa-apa Yang Kami telah berikan nikmat Kepada mereka-mereka ini Za'ratal hayata dunia Untuk sekedar Kembangan hidup dan kamu jangan getul Kalau kamu cuma mendapat secukupnya. Jadi kalau kita Melihat saja Dilarang Melihat dengan ker, kerlingan yang Yang dalam Itu dilarang Apalagi Kita meminta tangannya Saudara-saudara eh, Saya ingin berusaha menggambarkan Satu gambaran kalau boleh itu dianggap semacam satu Riwayat Sandiwara lah katakan Supaya anda betul-betul mantap Dalam pandangan saudara kepada dunia ini Saudara-saudara saya katakan tadi Contoh misalnya gadis Rupawan Jelita Dan kaya raya Mempunyai segala yang dimaukan Dan diinginkan oleh manusia Saudara-saudara Gadis itu tidak beragama Tidak ada agama Dan bahkan benci Kepada orang-orang yang berpikiran Seperti agama Disampingnya ada jejaka Ada pemuda Rupanya jelek Dan dia miskin Tidak punya apa-apa Mungkin seratus perak saja dia tidak ada di kantong Saudara-saudara dalam contoh ini, pemuda yang jelek dan miskin ini, bercita-cita akan melamar gadis itu. Saudara-saudara, dalam contoh ini, kalau pemuda tidak hati-hati, tidak tahu diri, dia pasti akan hilang di belakang fata morhananya gadis ini. Di bawah jejak gadis ini, tidak ketemu gadisnya, jejaknya, dia kejar jejaknya. Akhirnya pemuda ini La dunya dia capek Wala akhirat dia dapat Apa sebab? Pertama di kala pemuda itu Menyatakan ingin berkenalan Dengan sang gadis Itu gadis tidak akan menoleh kepada pemuda itu. Setelah berkali-kali mendekatinya Maka gadis itu pergi Meninggalkan dia Ini penggodaannya orang yang mencari gudanya Sedarilah ini ada kalanya seperti kita ini, cari, sudah cari, sudah apa Malah semakin jauh kelihatannya dunia ini. dunia ini Jadi gadis tadi malah pergi ke Semarang Pemuda ini ngelepek mencari si gadis ini, pergi ke Semarang Mau mendekati sama si gadis ini Minta segala apa yang dimaukan, apa, kamu ini mau apa Kok saya ini tidak kamu tegur, tidak kamu sapa, tidak kamu apa Lama-lama dia tanya, kamu ini siapa kamu tidak akan mungkin berkenalan denganku aku ini lain pendirianku dengan wahai pemuda engkau seorang pemalu seperti pemuda desa saja jika engkau maukan aku lemparkan malumu itu pemuda yang tidak hati-hati ini baiklah, baiklah, aku akan lemparkan jauh-jauh malumu satu satu nul Mulai itu pemuda jalan tanpa malu Mulai DP-DP kepada sesamanya Minta-minta Minta belas kasihan sesamanya Minta itu lalu akhirnya dia jalan Tanpa perasaan malu sama sekali Dia berbohong, Mau menjual satu kacamata Begini dia berbohong. Akhirnya ketemuan Malu sebentar tapi dia sudah janji Saya akan lempar malu Karena si gadis punya janji tadi Malu Wal haya'u minal iman Betul? Haya itu dari iman Kata dunia malumu buangan Kalau kamu mau aku <tuh> Saudara-saudara Jika pemuda tadi kurang tabah Maka spontan akan berkata Baiklah Aku sanggup melemparkan segala-galanya Ma'asyir muslimin Karena harapan agar bisa mulai dekat Dengan sang gadis jelita tadi Tetapi saya. Gadis itu tidak akan lantas mau mendekati pemuda ini. Gadis itu akan minta permintaan-permintaan yang lain. Yang lebih berat lagi. Dia akan berkata kepada jejaka itu. Saya kira lebih baik kau jauh saja daripada aku. Percuma, percuma. Kau tidak akan bisa ketemu aku. Tidak akan bisa dapat aku. Semakin rangsang itu merupakan rangsangan kepada pemuda ini. Jadi setelah gadis jelita tadi mengatakan demikian itu malah gadis pemuda ini kepingin lebih lagi mengorbankan sesuatu untuk gadis itu dia menangis, apalagi caratmu tadi kan sudah kupenuhi kamu bilang saya suruh buang malu sekarang aku sudah buang malu, apalagi masih banyak percuma, percuma sudah lebih baik kamu jauh saja daripada aku dia jawab, itu benar kamu sudah buang malu tapi itu tidak cukup kamu ini masih berpikir rasional akalmu sini, kasihkan saya akalmu jangan pakai akal itu orang tidak pakai mengatakan, oh bagaimana kalau saya hidup tanpa akal dia bilang, baiklah akalku, kuberikan kepadamu ya itunya diberikan akalnya dia hidup tanpa rasio tanpa rasio yang dipimpin oleh wahyu dia memulai memainkan emosinya terus dia tidak lagi memikirkan nasib sesamanya kau Muslimin, dia tidak memikir nasib bangsanya, dia tidak memikir nasib generasinya, dia tidak memikirkan keluarganya, dia tidak memikirkan apa, sudah pokok akal mesinnya akal dimatikan, wassalam. Karena permintaan sang gadis, rupanya setelah ini pemuda sudah siap-siap untuk menerima sang gadis, gadisnya kelihatan lebih jauh lagi. dikejar lagi ke sana dikejar ke sini dikejar lari ke sana Jawa dari Jawa ke Jeda dari Jeda kembali lagi ke Jawa karena gadis itu tidak mau dia di sana walhasil saudara-saudara jadi pingpong ini eh, pemuda ini ketemu lagi kepegat lo kan saya sudah kasihkan saya punya akal saya punya malu apalagi dia bilang kau ini jauh sudah tak percuma sudah jangan dekat tempat aku sudah kau cari orang lain sedang ini pemuda sekemaruh-kemaruhnya dunia. Ya. Dia bilang, baiklah, sekarang ini saya masih lihat kamu ini terlalu belas. Saya masih lihat kamu ini terlalu belas kasihan. Rahmat. Kamu bagaimana bisa dapat dunia kalau perasaanmu rahmat? Kamu saya bayangkan sebagai malaikat saja kamu. Jangan hidup di dunia kalau kamu begitu. Jangan cari aku. Carilah malaikat. Dinye. dicemoohkan akhirnya pemuda ini baik. Apalagi ya, syaratnya rahmatmu buangan. Baiklah, tanpa ayal lagi mengatakan rahmat rahmatku kubuat. Timbullah manusia tanpa malu, tanpa akal dan tanpa belas kasih Mulai orang bergerak untuk mengejar dunia tanpa tolat-tole. Ini keluarga, ini jiran, ini anak, ini ayah. Dia sudah ini kawan. Ini kawan sejawat Begitulah terus dia sikut sikutan Dia desak-desakan, Akhirnya sampai dunia mengatakan Kau kalau mau kedudukan yang lebih tinggi Kamu tidak begini caranya Akhirnya dia main lebih kejam lagi Sebab dia sudah tidak pakai rahmat Ayahnya tergeser Ibunya teraniaya Keluarganya Alhasil ya saudara-saudara Ini gadis berkata kepadanya kalau walhasil begini saja tes yang paling penting kalau kamu belum bisa membunuh saudaramu sekandung maka engkau percuma tidak mungkin kau dapat kepada. cuma saudaraku sekandung saja baiklah berusaha-berusaha sampai membunuh saudaranya sendiri membunuh bangsanya sendiri untuk menguntungkan bangsa lain sebab dia mau kejar ini akhirnya itu rupanya seperti disulap. Seperti di seher ini orang sesudah membunuh saudara sekandungnya dia meminta tangannya kata dia sana, sana, sana. kalau kamu sudah bisa membunuh saudaramu apalagi aku kamu harus ada lagi satu apa walhasil dia minta dia minta dia minta dan ini memberi memberi tanpa satu syarat wa khiru ta'wahum ini gadis cilaka ini minta aku mau gene Terus terang saja kalau kamu mau aku agamamu mau kasih kenapa Tanggalkan agama, keluarlah dari agama Buat pemuda ini lagi tidak ayal-ayal Keluar dari agama no. Ya walaupun tidak nyatakan Saya dengan ini Menyatakan keluar Daripada agama saya Sebagai orang proklamasi kemerdekaan kita Itu tidak demikian tentunya Tetapi tindak lakunya Sudah luar real Sama sekali riba, halal, haram korupsi, rampok bunuh, sudah apa lagi? agama di mana agama? di tengah-tengah ini ajal merenggut dia ini jejakah mati mati perasaannya mati hatinya dan dicabut rohnya oleh malaikat, dalam keadaan mati segala-galanya ini diambil rohnya jadi dalam keadaan dibius oleh dunia, dunia tidak dapat yang dia dapat neraka, jahannam, obiqsan roh Dapat neraka, jahannam, obiqsan roh Ini satu contoh. Supaya kita agak sedikit mengerti persoalannya ini. Dan sebetulnya ini adalah dunia. Saudara saya malah tidak melebih-lebihkan. Saya malah kurang membawa sifat ini. Kalau melihat sikap dunia kepada orang yang mencarinya, mana ada orang bisa kaya kalau dia tidak menipu zaman zaman seperti sekarang. Setidak-tidaknya menipu pajak, setidak-tidaknya dia kecok, setidak-tidaknya hutangnya orang ditarik-tarik berbulan-bulan, setidak-tidaknya persan kepada kaum buruh dia dapat lebih buruhnya teraniaya. Begitulah akhirnya kekejaman-kekejaman -ke ini mendapatkan dia sedikit dari dunia buat si ulama yang merupakan warasatul nabiya atau azgiya orang yang cerdas dia berhenti pada satu batas ah saya mesti merenungkan apa sebenarnya gadis ini ini gadis tidak akan ketemu dengan saya ini cuma bayangan ini fata murhana ini seperti kalau kita liwat di satu strat yang panas kita lihat di sana seakan-akan air, sebetulnya itu bukan air itu terik panas Kasarabin miqiyah Yahsabuhu quamhanu ma'ah Hatta iza jahuh Lam yajidhu syai'an Wawajadallaha indahu Fawaffahu isabah Dia bilang bahfata murkhana Di sahara yang luas Bagi si dahaga mengiranya itu air Namun apabila didatangi ia tidak menjumpai apa-apa dia menjumpai Allah di situ untuk mengijer dosanya. Inilah masalah manusia dengan dunia. Dan inilah rahasia daripada Firman Allah: Antah sabu anaaat sarohum yasmau na au inhum illa kal annam balhum hazlun semila. Apakah engkau mengira dan menyangka, ayat Muhammad, bahwa mereka itu Mendengar Atau berpikir Sudah tidak akan mendengar ayat Sudah tidak akan menggunakan fikiran Untuk melihat orang yang sudah masuk ke situ Dan terjerumus, terlantar Dan sekarang orang yang sudah mati Tidak dapat apa-apa Hartanya dibagi-bagi Dan dia tidak ketemu apa-apa Akhirnya dunia menipu dia Dan inilah ahli tasawuf mengatakan Hubud dunia Raksu kulli khatia Cinta kepada dunia. Puncak segala dosa dan kesalahan. Jadi mereka kira-kira tidak salah. Tepat sekali. Ini di zaman-zaman Imam Wadzali. 800 tahun dahulu, saudara-saudara. Wa amma zaman kita sekarang ini. Maka kita sebetulnya hidup di saat. Dan di masa-masa ujian-ujian terakhir. Kalau kita tidak hati-hati kalau kita tidak berpikir betul-betul maka kita sebetulnya bergerak tidak pakai kesadaran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim iqtarab linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsan Innaa steamahuhu wa humyal abul lahiyyatan kullubuhum. Dia bilang sudah dekat masa perhitungan bagi manusia. Padahal mereka masih sedang lengah dan alpa tidak ingat apa-apa. Tiada satu ayat datang kepada mereka dibacakan, melainkan mereka mendengar sambil main-main ini ayat mengatakan hati mereka itu lupa hati mereka itu terpesona la iya tan yu saudara-saudara ini mukaddimah saya kira memperdekatkan kita kepada acara pokok yang berjudul manusia dan teknologi jadi kita sekarang ini di tengah-tengah hidup keduniawian yang membesonakan Bagaimana sikap kita? Sikap kita begini menurut Nabi Muhammad SAW oh, Ambillah dari dunia ini Apa yang mencukupkan engkau Jadi engkau Jangan ambil lebih daripada yang kamu butuhkan Dan kamu makan dan minum Kalau kamu sudah dapat itu Maka kamu sudah berada di dalam ni'mah Kalau kamu ditambah oleh Allah Lebih daripada Kebutuhanmu Ketahuilah bahawa itu Seperti kamu dijadikan sebagai bank transfer Ma, kemanakan, Kau kemanakan itu kelebihan Kamu tumpuk salah Kamu hambur-hamburkan sebagai orang lupa daratan, lebih salah Kamu sedekahkan, itu tepat Jadi Man asbah a'aminan fi sirbe Mu'aban fi jazad Indahu kutu yaumih فَقَتْ زُوِّيَدْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَدَائِنَّ Barang siapa di waktu paginya badannya sehat, seger. Aman di dalam rumah tangganya, tidak ada mengganggu, Dan mempunyai makan buat satu hari. Tok. Maka orang ini sebenarnya sudah diberi dunia seduruhnya. Sudah ditumplop dunia ini di mukanya. Lep. Yang lebih dari ini adalah arena tamak dan tamak memerlukan emosi mengejar ini dan kejaran itu memerlukan otak jadi kita peras otak tenaga dan dapatnya nanti apa yang kita dapat itu malah kita anggap sedikit minta lagi kejar lagi dapat sedikit sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan manusia seperti itu dengan katanya, Allahumma Allahumma Laykana libni azamah Wadiyanah dan zahab Laptara lahum adhani zahab Wala yamla'u jawababna azamah Illa curab Wayaqubullahu alamah jahab Andai kata Anak Adam ini diberi oleh Allah Dua gunung mat Maka dia akan mencari yang ketiga Percaya apa tidak, -tidak. Ini Nabi yang berjalan kita coba pada kita menjadi Buat orang yang ngeloskan yang tidak, yang jalan dengan tiga personnel tanpa rem dia akan merasakannya sudah dapat, dia minta lebih Saudara-saudara ada manusia yang mempunyai di dalam bironya seratus juta Saudara tahu dia lebih tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana dia menampai ini dunia mengatakan, jangan percuma, ya itu tadi ceritanya di si gejaka miskin tadi mengejar gadis rupawan kaya raya itu. persis, tak bisa tidur padahal orang yang gadinya 20 ribu cukup makan dengan istrinya, bisa tidurnya apa bedanya? bedanya yang tadi Pama sudah mulai kena kepercian Pama dan ini melupakan dia kepada yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. akhirnya kesian itu. kesian betul Kalaupun dia dapat seribu juta, maka dia sebentar lagi sudah direngkut oleh mau seribu juta itu di, sudah dibagi-bagi orang lain. Kata Syedina Ali, istri-istrimu semua sudah pada kawin lagi. Kata Syedina Ali, waktu dia berhenti mengajak temannya dia di kuburan, ke kuburan, Dia bilang, wahai ahli kubur, kalau kamu tanya tentang hartamu, maka hartamu sudah dibagi. Kalau kamu tanya tentang istri-istrimu, janda-jandamu, maka mereka sudah pada kawin. Kalau kamu tanya pada bangunan-bangunan dan rumah-rumahmu, maka sudah ditempati orang lain. Suami dari istri-istrimu dan janda-jandamu itu. Berkata kepada temannya, wahai, coba mereka ini bisa menjawab. Waktu Syedin Ali tanya, lantas apa kabarmu kamu di akhirat ini apa? Anda kata kamu bisa menjawab pasti mereka mengatakan ala inna feirazah dan taqwa sebab mereka bisa jawab, mereka akan berkata kepadaku, ya Ali sebaik-baik bekal yang anda bawa ke tempat kami ini adalah taqwa dan inilah yang kita cari sekarang itu takwa tidak bisa kita capai tanpa agama sedang mencari dunia harus beragama yang sekuat-kuatnya sewarak-waraknya earpon kadarnya sedikit tapi nilainya di akhirat besar. Masyarakat muslim, inilah kehidupan manusia sekarang. Kusunya yang saya maksudkan ini kaum muslimin. Mari kita baca dektaf yang ada di tangan saudara. Manusia selalu berputar di roda dengan roda pergolakan antara dua ajakan yang saling berhadap-hadapan. Dan tarik-tarikan Ajakan teknologi. Lihat ini teknologi, teknologi teknologi barat ini sekarang. Menyebabkan dunia ini indah sekali. Lihat itu mobil-mobil yang mentere. Lihat itu kapal-kapal terbang yang memindah kita dari satu tempat ke lain tempat. Lihat itu kereta-kereta api di bawah tanah. Lihat kota-kota metropolitan. Lihat hotel-hotel yang mewah dan indah. Ada hotel kolon sampai Maaf maaf, WC nya ada babut. Dan kebetulan pembicara ini pernah menghuni satu hotel yang WC nya ada babut, maafkan. Ini, ini pesuahannya dunia. Dan lebih lagi daripada itu, cerba otomatis, memucuti pakaian, tidak perlu seperti dulu, masukkan saja dalam satu kotak, tekan kenop listrik dan jalan, sampai kering sampai meres di bumi dan sebagainya. Ini saudara-saudara, gina -saudara, tul haya Ini keindahan wajah dunia. Buat manusia yang pintar, ada ilmu yang mengerti. Itu tidak sampai merubah pendirian agamawinya. Tidak sampai melupakan kepribadiannya. Tidak sampai menanggalkan kemanusiaannya sebagai manusia. Ini yang penting. Sekarang ini dunia yang dicari dengan tanpa itu semua Ya seperti cerita tadi ya Gaya Sandiwarateng tadi Maaf-maaf Jadi itu ajakan teknologi Kita selalu ditarik oleh itu Negara-negara yang baru mau maju Sering terantang dikiranya untuk membuat Industri-industri berat dan lain-lainnya Tertarik oleh itu Dan manusia-manusian yang melihat kemajuan barat Kepingin jadi seperti barat Kadang-kadang salah atur, kelakuannya barat yang diambil, tekniknya lupa, tidak diambil. Miru jalannya barat, miru topinya barat, miru rambutnya barat, ilmunya tidak diambil. Akhirnya kita jadi manusia barat tanpa ilmu barat. Jadi bibirnya kita mengatakan sama Amerika, tetapi wajah kita masih tetap di sini dan akhlak kita bejak sama sekali. Ini sendiri. Jadi Allah Taala mengatakan Ambillah dunia untuk keperluanmu dan untuk memakmurkan bersamamu. Jadi kalau kamu bapaknya berada di atas tinggas sana pemerintah harus kamu betul-betul memikirkan bagaimana ini dunia makmur dan manusia lebih ingat kepada Allah. Tidak ikut mempesona manusia, lupa kepada Allah. Tidak ikut menyebar luaskan laibun walakun. Manusia nanti sukang jongket jalan di atas truk, lincak-lincak. Semua orang yang dengar yang lihat joget sekali. Laibun walakun. Watapakor dan bangga-bangga. Wajinah, masing-masing gagah-gagahan dan sebagainya. Itu tidak dimaukan oleh agama. Di samping itu ada satu ajakan lagi yang Saling tarik-tarik, -tari, ajakan kerohanian. Barat sekarang sudah sampai kepada satu batas, di mana mereka agak mulai merasa kuat dengan kemajuan teknologi ya. pergi ke teknologi yang lebih maju, semakin rocknya dan sumber-sumber rocknya kering. Akhirnya mereka masuk ke timba di dalam sumur, sumurnya sudah sangat kering, yang ada batu-batu dan kerikil saja. Ini Barat ya, karena mereka hidup dengan rock, uh, dengan Kemajuan teknik tanpa roh, maka mereka sekarang berada di dalam satu fakuh, satu kekosongan yang betul-betul mengerikan dan berbahaya. Setiap matahari terbit, setiap ratus manusia yang memburu dirinya, karena cuma dia takut, takut apa? Tidak diketahui takut apa. Di sana orang karena dia kepingin mencari jodoh yang paling rupa, berupa, maka paling rupawan dia kejar-kejar sampai buruk-buruk jadi maksudnya ini dunia sekarang dalam keadaan bahaya. Lantas satu-satu lagi ajakan kerohanian, kerohanian ini yaitu agama, moral, akhlakul karimah, sopan santun, karakter-karakter manusia yang asli, yang orisi, yang tidak dibuntu tetapi juga tidak di diatur jalannya dan Permainan manusia dengan itu semua Memang Di abad kita ini terdapat Unsur-unsur yang berdentangan Dan berhadap hadapan Yaitu agama dan teknologi Orang yang punya teknik Tidak maukan agama Mereka mau sekularisme Dan kalau kita mau pergi ke sana Nanti kita dikatakan mau sekularisme atau tidak Kalau kamu mau agama Kami akan musuhi kamu Kamu tidak akan kuberi apa-apa Kamu tidak akan kami utangi kamu tidak akan kami tegur kamu akan kami kritik seluruh mass media kami akan mengganyang kamu kalau kamu pakai agama kira-kira nada dan suara mereka itu begitu nah kalau kamu mau sekularis cul-culan dari agama seperti tadi yang dimaukan oleh gadis tadi, mari kita sama-sama Itupun kita dianggapnya masih uh, warga negara dunia kelas 3 kelas 3 Setiap kelas satu, putih, Kelas dua, kulit putih. Kelas tiga, kulit berwarna. Sawum atam kita ini. Mau begitu? Kalau mau begitu, ayo. Gitu kata mereka. Walaupun tidak dinyatakan seperti proklamasi, tetapi kita mengerti nada mereka itu ke situ. Saudara-saudara, peradaban teknologi yang melemparkan agama Kemudian ia mencapai kemajuan di bidang kebendahan yang hampir menguasai ruang angkasa. Namun, dengan begitu manusia mengalami sakit rohani. Jadi kemajuan teknologi sekarang ini sudah menguasai segala-galanya. Ruang angkasa dikuasai. Sampai tidak ada akal akal yang betul-betul dipimpin oleh wahyu buanglah akalnya syaitan, akal bulus mereka semua punya memang semua kita bisa mengerjakan itu semua kalau kita disuruh nipu dan mencari alasan untuk menipu, insyaAllah banyak alasan tetapi untuk mengembalikan harta milik orang, ini berat inilah yang masuk ya, kategori amal soleh itu. jadi saudara-saudara mengalami penyakit roh, akibat kencangnya arus Bendawi dan tidak terpeliharanya roh maka timbullah gejala-gejala sebagai berikut ini gejala-gejala penyakit rohnya manusia di zaman sekarang centang perenangnya akhlak malah akhlak ini sekarang sudah tidak mempunyai ukuran dan tidak mempunyai kaedah dira, dira, direlatifkan akhlak seperti di ilmu pasti ada teori relativisme ala Einstein ini akhlak sekarang direl direlatifkan jadi akhlak ini buat saudara itu bohong tidak baik, tidak perlu tapi buat saya perlu jadi keperluan itu mesti dicapai dari ajaran cara membenarkan tu uh, tujuan membenarkan segala cara jadi boleh kita memakai segala cara, kalau perlu kita dapat kedudukan dengan membunuh orang, ya kita bunuh Mendapatkan duit dengan tipu, ya tipulah Pokok kamu dapat duit Begitu aturannya mereka itu Ini sempat rechel main di dunia begini ini berbahaya Tidak akan membawa kestabilan Dan yang akan main dengan cara ini adalah rohnya sakit Otaknya tidak terpakai anam Sampai Allah SWT mem memperubahakan mereka Sebab Allah itu yang menciptakan mereka juga Allah memperumpamakan mereka sebagaimana ternak bahkan lebih sesat lagi daripada ternak tentang peranan akhlak. Kedua, anarki anarki pendapat tentang norma-norma akhlak. Jadi sekarang ada faudha. Dalam tafsiran akhlak ini ada faudha. Tidak bisa dipegang mana yang benar. Jadi ada semacam kekacauan Dalam penafsiran Kekacauan pendapat Tentang penafsiran akhlak Dan apa sebenarnya yang dikatakan akhlak itu Orang misalnya Berkata bertutur benar Atau berjanji tepat Atau berani, itu berani apa berani Pahlawan Pahlawan itu apa Orang-orang Mesir sekarang Menerima presiden yang kembali Sesudah menekan Perjanjian yang menyerahkan negerinya dan kehormatan bangsanya kepada israel itu dianggapnya pahlawan apakah betul begitu pahlawan? mereka bilang pahlawan kita bilang pengecut tafsiran ini tidak bisa disatukan, tidak bisa ditemukan sebagian besar negara arab menganggap bahwa presiden itu keliru tapi dia mengatakan kamu semua yang keliru, aku yang benar sebab apa? sebab tafsiran ini diinggapi oleh anarshi tidak ada yang kembali kepada tafsiran Allah yang ketiga, tidak menentunya pengertian tentang kemerdekaan di bidang politik dengan kebebasan moral Orang semuanya menuntut kemerdekaan Di bidang politik misalnya, itu lumrah dituntut orang Jadi manusia mau bebas dalam menyatakan pendapatnya yang wajar, yang pantas Tetapi ini lantas diadukkan dengan kebebasan moral jadi kamu boleh melakukan segala-galanya Jangan ada orang turut campur Ini lain lagi Ini sebagian kaum hippies Yang mempunyai tema ini Mengatakan bahwa kami akan Membebaskan diri Dari ikatan-ikatan akhlak Buat apa kita diikat dengan akhlak? Buat apa kalau kita mau Mendapatkan perempuan kita mesti pergi ke Kantor urusan agama untuk mencatat diri sebagai suami istri buat apa itu semuanya ikatan-ikatan tradisional yang sudah tidak mempunyai arti di zaman modern ini kita harus bebas ini yang sekarang ini dijalankan oleh sebagian besar negara-negara Eropa Barat Skandinavia Netherlands yang mengatakan ini namanya free sex maaf, maaf. ini semuanya manusia hidup tanpa apa tadi Tanpa pengertian tentang kebebasan moral dengan kemerdekaan berpikir. Ini dianggapnya dari ke kemerdekaan berpikir. Jadi orang yang menyatakan begini ini katanya, wah saya bebas berpikir dan gagah. Ini sebetulnya bukan begitu. Membebaskan diri dari akhlak sama dengan mengayawankan diri. Siap yang mengikat kita sama kita dalam hidup yang normal, yang stabil adalah totokromo antara sesama manusia. Kalau sudah manusia hidup tanpa totokromo Maka manusia menurunkan derajatnya Kepada derajat hewan Yang di bawah dia sebetulnya Jadi ayam Kambing, kucing Tidak pakai totokromo Macan tidak pakai totokromo Suatu waktu itu kucing bisa Menggigit ayahnya Bisa, bisa apa namanya, dengan dan memakan adiknya Jadi Begitulah Tira-tira yang keempat, teriakan-teriakan sekularisme Dengan pemisahan antara benda dan roh Sekarang santer sekali orang mengajak dunia Islam Untuk memisahkan agama Dengan kehidupan sehari-hari Dari kehidupan sehari-hari Memisahkan agama dengan roh Benda dengan roh Jadi tiap negara harus menyingkirkan agama dulu Dari jalan yang akan dilintasi oleh pemerintahan itu Termasuk juga negeri-negeri di Timur Tengah Sadat misalnya mengatakan siapa mau ibadah agama Dia masuk masjid saja ibadah Tapi kalau mau berpolitik tidak boleh pakai agama Nah kalau politik tidak pakai agama ya kotor Ya wahsyia Ya buas Ya seperti politik-politiknya dipakai oleh Eropa dan Yahudi Politik yang menyetir sekarang CIA dan FBI politik yang menyetir pemuda Tom somba di Soviet dan orang-orang yang tidak beragama sama sekali. Sedang ini tidak ada orang akal, berakal maukan itu. Jadi ini sudah santer ajakan ini. Kelima, hilangnya kepribadian insani karena ia terkurung di antara alat-alat teknologi. Karena manusia ini dilingkupi oleh ruang lingkup kebendaan dan hasil dari teknologi yang berupa benda, tok sebab so, teknologi itu tidak bisa menghasilkan kecuali benda jadi tidak mungkin teknologi barat akan menghasilkan roh yang bersih, tidak mungkin itu nanti ada bidang lain, itu agama jadi kalau teknologi itu sendiri menghasilkan benda kipas angin, alat mandi, listrik, otomatis jending yang diadap air panasnya, air dinginnya secara otomatis itu semuanya itu benda itu hasil teknologi. Tapi teknologi tidak bisa menjadikan saudara seorang mukmin. Itu nanti mesti ada satu benda lain namanya agama. Itu yang menjadikan saudara percaya pada Allah. Menjadikan saudara berkelakuan baik. Saudara bisa menempatkan hasil teknologi ini di tempatnya. Tidak saudara pukulkan kepada manusia sesama saudara. Ini sekarang hasil teknologi antara lain bom atom. Bom termonuklir. Senjata-senjata salt. Salt ke satu, salt kedua, ini hasil dari teknologi. Dan karena mereka tidak mau beragama, artinya mereka mau pukul-pukulan dengan senjata itu, mau sebet-sebetan dengan itu. Kalau sebet-sebetan dengan satu arit misalnya, itu satu dua orang yang mati. Wah kalau sebet-sebetan dengan senjata termonuklir, maka seperempat atau separuh penduduknya hilang. Akibat dari teknologi yang tidak memahukan agama ini Jadi agama harus kita aktifir, begitu maksudnya Jadi maksud saya, dengan jelas agama ini harus kita tonjolkan di dalam bidang ini, di dunia sekarang ini Siapa yang akan menonjolkan? Ini, mesti kita jawab Saya kira barangkali tidak seorang pun yang akan ragu bahwa yang menonjolkan agama Islam adalah kita sendiri Kita tidak boleh tunggu orang lain Ya kita ini harus menonjolkan agama. Kalau kita tidak menonjolkan agama, agama akan tetap tertutup, hasil teknologi akan terus melanda dan umat manusia akan terpesona oleh gadis kaya raya ini tadi. Wah akhirnya Allahumma kita semua celaka. Betul saudara-saudara? Ini yang perlu kita campur. Yang keenam, keduniawiannya hidup modern umat manusia. Jadi kalau saudara sekarang mau dikatakan orang hidup modern, itu mesti duniawi. Mesti saudara dimisbahkan kepada alam dunia, tidak alam akhirat. Kalau saudara bilang, wah, mari kita hidup lebih modern. Itu berarti sudah ngerti ngertio sendiri. Itu yang dimaksudkan dunia. Saudara mesti punya TV. Saudara mesti punya TV yang bisa dicetek sama dia punya itu sendiri, sama kaset-kasetnya. Para mesti punya TV dan TV biasa kurang modern. Mesti punya TV yang clear. Mesti cari duit untuk beli TV clear. Lantas dalam TV itu saudara akan melihat lagi perabot-perabot rumah tangga yang indah dari film-film dan bintang-bintang film di Amerika. Lantas akhirnya beli saudara perabot rumah yang lebih indah lagi, luxe. Akhirnya saudara lihat perempuan-perempuan jelita yang merupakan aktris-aktris Akhirnya istri saudara kepengen beli rok seperti dia. Kepengen beli kutek seperti dia. Dan kacamata seperti dia. Wa akhirnya saudara akan dilipat terus. Oleh hasil teknologi barat. Dan saudara tidak menjadi barat. Dan tidak menjadi muslim. Jelaka ini namanya. Sebab barat akan mengatakan agama mungkin. Kenapa saya katakan islam pun. Kenapa saya katakan. Kenapa saya Ini kira aku. Tak kira. Tak suji aku nanggap. Kenapa saya katakan pertama akal sudah diminta malu diminta, rahmat diminta al-karam diminta murah tangan diminta, wah akhirnya dia bilang agama begini jadi kalau kita sudah menyerahkan agama ya sudah begini saudara-saudara sistem-sistem kenagaraan modern yang memberatkan sejarah dengan kem-kem penyiksaan entel-entel dan pembersihan-pembersihan politik ini semua akibat daripada hidup modern teknologi. Hidup modern minus agama. Ya sudah jelas seperti tadi sikut-sikutan sebab dunia bilang rahmatmu sini. Belas kasihan. Adalmu sini. Ma'lummu sini. Sudah dia mapan sudah manusia-manusia ini. Sudah tidak pandang dulu, tidak pandang saudara, tidak pandang sebangsa, tidak pandang. Ada orang kasih sama si Rp30 juta untuk masukkan candu 5 ton ya masuklah sudah. Biar saya punya generasi muda bangsa saya dimakan oleh candu. Sudah perdulikan saya dapat 50 juta. Ini namanya hidup tanpa agama. Ini namanya hidup ke duniawi. Lantas yang berkuasa terpaksa membuka kam-kam. Orang yang masuk di situ tidak ditanya 1 2 tahun dibiarkan. Sebab ini berbahaya kepada kekuasaanku Entel-entel disebarkan Seperti di negeri-negeri totalitar Tiap manusia satu Tiap lima manusia satu entel Bayangi mereka ini Hidupnya apa lantas? Sudah abdol Seekor singa di kerangkengan Daripada seorang manusia lima Dibayangi terus oleh entel Kata-katanya didengar suratnya dibuka kesenangan apa di dunia ini mahasiswa muslim ini akibat dari keinginan untuk mempertahankan kekuasaan secara kut, kut itu Hitler menyorong orang ke tiang gantungan itu seperti dia seperti dia jual karkez bioskop ini manusia dibawa ke maut sebab dia tidak mau kedengser sedikit saudara-saudara Kesemuanya itu adalah gejala dan akibat dari dicampakannya agama dari gelanggang hidup. Ini semua dan hampir semua umat manusia merasakan ini. Kau muslimin di Yugo, Yugoslavia merasa gelisah. Kau muslimin di Thailand. Kau muslimin di Filipina. Kaum muslimin di Afghanistan Semuanya merasakan seperti ini Dan mereka tahu bahwa ini akibat Dari hidup teknologi yang modern Yang mau dicapai oleh sementara kalangan Dan ingin mau pergi bersama jejaknya barat dan Yahudi Meninggalkan agama dan kulit aslinya Sehingga dia tidak punya keperibadian mana ada orang yang punya keperibadian kalau dia sudah melepaskan agamanya? Kalau orang hidup tanpa kulit, apa bisa hidup? Manusia yang kulitnya maaf-maaf setan, apa dia masih bisa hidup? Pokok saja yang sudah buka kulitnya, itu pokok tidak lama, mati. Apalagi manusia. Dan kulit kita adalah agama kita. Penting, kita hidup tidak pakai kulit. Jadi manusia si setan, bolehlah. Akhirnya kita pindah ke alinea kedua. Qul kullun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kullun ya'malu ala shakilatihi wa rabbuka a'lamu biman sabila. Katakanlah ya Muhammad bahwa tiap manusia melakukan suatu tindakan menurut suasana yang mengelilinginya. Sedang Allah, sedang Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar, lebih sesuai perbuatannya. Saudara-saudara ini surat dari surat al isra yang maksudnya bahwa manusia ini di mana saja dia akan hidup dengan dia punya eh, kemauan bakat dan suasana suasana yang mengelilingi dia dan dengan hidayat. Allah. Nanti ada yang dapat taufik ini namanya orang mahdi orang hidayat dan orang ini akan selamat. Orang tidak dapat taufik ini orang akan bangkrut dan tidak selamat. Itu nanti Tuhan yang lebih mengetahui Di hari kiamat siapa sebenarnya yang selamat Yang mendapat petunjuk Dan siapa yang tidak mendapat petunjuk Walaupun di dunia Masing-masing mengaku dia sudah mendapat petunjuk Orang yang sesat itu mengatakan dirinya itu tidak sesat Ya ini keistimewaan orang hidup di dunia Ini keanehan orang hidup di dunia Orang yang sudah terang sesat Dia bilang tidak saya benar seorang muslim ia syahdu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dia membuka gedung bioskop kalau kita katakan jangan buka gedung bioskop ini riba saudara menyebabkan manusia masuk dalam maksiat dia bilang bagaimana kalau kita tidak buka orang lain buka dia katakan ini benar semua orang mengatakan itu nanti tapi akhirnya nanti di hari kiamat saudara-saudara di hari kiamat nanti kita tahu siapa di antara kita yang betul-betul hidayat dan siapa yang tidak betul hidayat Cuma kira-kira merasa-rasakan hidayat Tapi sebetulnya bukan hidayat Akhirnya Berkata salah seorang tokoh tasawuf bernama Ruwaim Al-Mahabbatu Al-Mu'afaqatu Fi Kullil Ahwal Ditanya atau dia berbicara Mengungkap tentang kecintaan Apa kecintaan itu ya Ruwaim Kecintaan adalah Persesuaian mutlak Dengan dalam segala hal dengan yang anda cintai itu mahabbah. Al mahabbah itu al muamakatu fiqun detahwa. Kalau anda cinta kepada istri, mesti ada persesuaian dan kesesuaian dengan istri. Dalam segala hal, dalam keadaan miskin, saudara bisa menyesuaikan ini. Dia mengikuti saudara dan saudara mengikuti dia. Tapi kalau tidak, ini bukan mahabbah. Ini kita tiaskan dengan kita dengan Allah Bagaimana kita dengan Allah Apa kita cocok dengan firman Allah Apa kita setujui firman Allah Apa kita tolak Saya kira rata-rata kita semua ini menolak firman Allah Walaupun tidak dengan mulut Tapi dengan perbuatan kita lakukan Semua Kalau Allah mengatakan gadis-gadis harus berada di rumah tangga Manusia perempuan harus berada di posnya. Kita marah mendengar ini. Kita bilang tidak. Harus keluar. Walaupun dengan cuma perbuatan nazar. Semua ini kita melanggar bermanfaat. Lantas akibat dari pelanggaran pertama ada balap. Langgar lagi kedua ada balap. Kita tidak bisa kemana-mana. Kena melanggar balap ini. Jadi saudara-saudara. Yang menegur di zaman sekarang ini harus ulek Dan kalau tidak Betul-betul saudara akan dilipat Oleh kemarahan orang Dan saudara akan kuncup begitu saja Quran akan tertutup nanti Tidak dibaca orang Jadi mesti kita kuat Mesti kita kuat tawakalnya Dalam menyebarkan agama Allah ini Saudara-saudara Dengan demikian maka saya kira isi daripada diktat yang ke-46 ini telah saya tafsirkan dengan sebuah mukaddimah yang seperti mana saudara dengar tadi mudah-mudahan ini semua membawa faedah dan maklalat bagi kita eh, mohon penjelasan tentang suju sekarang ini yang sering dilakukan dalam Islam khususnya yang kita mengingatkan ini dengan jalan Kalau menurutkan-urut saya yang menjadi bercerita Alhamdulillah Ini diberikan kepada agama kita Yang selalu Dan menurut saya Saya yang menjadi bercerita Sudah-sudah Jawaban tentang ini sudah saya pernah berikan Di Masjid Jarko Malam ahad yang lalu Kalau tidak salah Sebenarnya eh, Kita tidak boleh Merasa sempit hati kalau ada seorang perempuan ditokokkan menjadi pelopor kebangkitan wanita dan sebagainya karena surat-surat beliau ke Netherlands yang dikumpulkan oleh Mr. Abindahmen dan sampai tahun 1904 tetapi yang penting kita umat islam juga mempertokokkan kita punya tokoh-tokoh saya sebutkan di situ. Banyak toko-toko perempuan di Sumatera Barat, toko-toko perempuan di Kalimantan, toko-toko perempuan di Jawa, toko perempuan saya di Surabaya ada satu perempuan, Allah Allahyarhamnya berlah, nyai Haji Saleha. Ini perempuan hampir seluruh perempuan di Surabaya yang mempunyai agama yang kuat adalah murid beliau. Ratusan ribu meninggal dunia waktu kira-kira. 15 tahun dahulu ini perempuan perlu kita besarkan namanya dan kita ungkap riwayat hidupnya begitu rupa sehingga kita tahu menghargai pahlawan-pahlawan perempuan musliman sendiri kalau memperingatkan pahlawan perempuan seperti itu kita akan kembali mengingat apa ajarannya antara perempuan antara murid-murid perempuan itu adalah ibu saya sendiri, Allah yarhamah. Dan ibu saya itu satu manusia yang alhamdulillah ngamalkan segala dari nyai Haji Salehah, Allah yarhamah. Orang besar. Tidak disebut karena bukan bukan modern. Dia tidak mau ini perempuan Indonesia keluar buka kudung, kudungnya rapat. Cucu-cucunya, anak-anaknya semua kalau jalan pakai kaosan Itu namanya membangkitkan wanita ke arah kesempurnaan Ini yang perlu kita kenangkan jasanya Di samping orang lain mengenangkan jasa-jasa Orang-orang yang dianggapnya orang besar di Itu tidak apa-apa Cuma kita ini, jangan niru-niru Kalau mau mengenangkan hari jasa Nyonya Kartini lalu kita keluarkan anak-anak kecil, gadis-gadis, cilik kita ini kita rawat, kita rias kita paesi, kita suruh dia ke make up, ini saya kira sudah melampaui batas ini perlu dikritik dari segi pendidikan ini tidak moraliter kalau anak umur 5 tahun disuruh pergi ke tukang rias untuk pakai wig untuk pakai lipstik, untuk pakai kutek dan lain-lainnya ini sebetulnya bukan pendidikan saja. Ini penjerumusan. Lalu itu berjalan terus tahun demi tahun. Jadi ini seakan-akan melatih. Jadi ini latihan. Ini anak kalau besar harus jadi lebih genit daripada yang di muka. Ini haram. Peringatan seperti ini tidak membawa akibat yang baik. Menurut kacamata agama Nabi Muhammad jadi nah, kalau kita mau pakai kacamata Nederland lain lagi itu masih dianggapnya baik. Kalau oleh kacamata Nabi Muhammad saw tidak baik tidak baik. Lantas bagaimana? Ya terserah. Kalau kita minta dibukakan pintu surga, pintu surga terbuka kita boleh jalan ke arah itu. Sebab sekarang ini sudah kita kewalahan mengatur bagaimana gadis keluar, bagaimana gadis berada di rumah, bagaimana gadis belajar, bagaimana gadis sekolah itu sudah kualahan. Lebih banyak laratnya daripada yang bisa dikekang dan diatur. Jangan ditambah lagi dengan hal-hal seperti itu. Kurang lebih saya kira beginilah kata-kata saya di majelis jarok yang baru lalu ini. Dan ini saya kira cukup jawaban kita lagi. Ya ada yang kedua, ada yang terakhir. Tentang penyanyi yang diatur namanya masa ini, yaitu Om Elama, yang sering berdakwa selalu terkesen Yang Jangan terakhir ini lagunya dengan dicampuri ayat-ayat Al-Quran, jangan terlalu lagunya melalui luawakan dari panggilan belaya dan semua. Berdakwa semacam ini, nertah olah agama Islam. Al-Fatihah. saya kira, Berdakwah itu ada sopan santunnya, Berdakwah ada aturannya Dan itu dakwah sendiri itu kata-kata yang baik Menyampaikan atau mengajak orang masuk ke jalan yang baik Caranya juga harus baik Kata-katanya juga harus baik Jadi kalau orang berdakwah Mengajak orang kepada sesuatu yang tidak baik Ini orang tidak berdakwah Nyanyian di batas-batas tertentu Dilakukan oleh anak-anak tertentu Itu pantas Tapi kalau orang dewasa Perempuan-perempuan yang sudah balikah Menyanyi di muka umum Hatta walaupun dia baca Quran Itu haram Apalagi dia nyanyi Apalagi bersama joget-joget Biar dia baca surat yasin Kalau sambil joget tidak ada baik-baikannya tidak bisa itu joget dicampur adukkan dengan eh, kebenaran dakwah Allah berfirman bil Jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kekeliruan Nanti kamu ini tidak akan mendapat hasil yang kamu maukan Dan saya kira niatnya mubalel dan dai juga harus dinilai kalau seorang seperti Oma Irama membaca la ilaha illallah dengan dia punya pita apakah nawaitunya dakwah sehingga saudara tanya bahawa bagaimana orang berdakwah tentang itu apabila nawaitunya supaya pintanya lagu dan dapat duit ini juga masih perlu ditelusur lebih dalam jadi masalah ini saya kira tidak perlu ditanyakan kita sudah kembali saja pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi bagaimana beliau tabligh sudah dan kalau yang perempuan kita kembali kepada ajaran ajaran Sedjatunah Aisyah, bagaimana beliau tablil dan seterusnya. Sedjatunah Aisyah juga mengeluh muruk dia mengajar dan yang diajar kadang-kadang perempuan, tapi dengan cukup sopan santun di belakang kafir, belakang pintu, beliau berbicara sahabat semua mendengar. Cocok. Tapi kalau la ilahilillah di sampingi oleh di uh, dibarengi oleh suara kitar, dibarengi oleh suara piano dan fiul lain-lainnya dan oleh band atau dengan lagu pop, ya saya kira jiwa dari la ilaha illallah ini akan mengutuk kita semua yang mendengarnya tidak cocok. Tapi itu kontradiksi tidak bisa di spell sama. jadi saudara saya kira demikianlah dan buat selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang seperti begini ini saya kira ya cukup untuk di mengerti sendirilah.